السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شئت الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله <تصفيق> يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Fadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatid wal ustadat, para zuama, وبil khusus al-mukarram Bapak Yahaji Muhammad Anwar, Al-Mukarram Ki-Haji Nurul Anwar baik beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Attaqwa Putra maupun beliau saat sekarang ini sebagai Ketua Umum Majlis Ulama Kabupaten Bekasi Al-Mukarram Al-Sudad Ki-Haji Ahmad Rasidi Ki-Haji Misa Suhanda Ki-Haji Madrius Hajar beserta para ulama-ulama asatidz yang banyak yang insyaallah nanti akan beratengan dari berbagai ulama-ulama kita yang biasa kita hadirkan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapor Bakarwil Provinsi Bakarwil Purwakarta. Bapak Toto Muhammad Toha, yang sekarang alhamdulillah sudah hadir bahan kita. Yang sedianya Bapak Gubernur akan hadir namun beliau saat sekarang ini ada acara yang sama di Bandung. Ya. Bapak Kapolres kita yang baru yaitu Bapak Kombes Pol Asep Adi Saputra SH SIK MH MSI baris ini, ya. tiap yang baris yang sudah bersama-sama di hadapan kita, bapak camat kecamatan Babelan, bapak Kapolsek kecamatan Babelan dan juga Kapolsek Bekasi Utara. Bersama para ulama-ulama kita, para asatid baik dari pusat juga maupun dari cabang-cabang yang berserakan di Bekasi ini, dan khususnya juga hadir mantan Bupati kita yaitu Ibu Hajar. neneng Hasana yang juga saat sekarang ini termasuk calon ya. Yang insyaallah barangkali calon-calon yang lain hadir. Kita doakan semuanya pada sehat dan sukses. Melaksanakan cita-citanya ya. Anak-anak sekalian, segenap pelajar ataqwa putra dan putri yang sangat kami cintai dan banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, majlis Maulid Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Jami At Taqwa. Pertama-tama kami atas nama <tuh> pengurus Yayasan At-Taqwa Pusat dan sekaligus pimpinan umum Dewan Masjid At-Taqwa dalam kesempatan yang bahagia ini menyampaikan ucapan Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadal majlis Ahlan wa sahlan wa marhaban kita ucapkan selamat datang kepada ketua Kehasan Islamic Center Nur Islam Bekasi Kehasan Islam Kiai Haji Nur Ali Islamic Center Bekasi Dr. Andas Haji Nurul Kamal Dan juga mantan Kapolda <tuh> Ahlan wa sahlan wa marhaban pihadal majlis yaitu majlis peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad SAW di masjid agung atau masjid besar At-Taqwa yang Alhamdulillah pada pagi hari ini Sudah demikian banyak yang hadir Sampai hampir-hampir enggak muat ini ya. Barangkali kalau semuanya masuk enggak muat Pak ya, ya Yang dilatar-latar jalan-jalan banyak sekolah Puluhan ribu ini yang datang Dimana saya yakin Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Ahlan wassalamu'am marhaban kita ucapkan Selamat datang pada duta besar Libya ya bahwa Kehadiran kita pada hari ini tidak lain untuk kita menyampaikan rasa mahabbah kita kepada junjungan lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang satu-satunya. Manusia yang wajib kita cintai Kita taati Hanyalah beliau Yang sengaja diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai rahmatan lil alami Bahkan sering saya katakan bahwa Kita umat manusia Tidak sebatas hanya umat Islam saja, seluruh umat manusia bahkan seluruh makhluk termasuk malaikatnya, apalagi binatang-binatangnya, semuanya harus bersyukur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kalau tampak beliau Allah sudah nyatakan laula Ka laulalamalaktul alak Hai kalau tidak engkau Muhammad dua kali kalau tidak engkau Muhammad alam raya ini tidak aku ciptakan kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi pantas Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Ahlan wa sallam Pada Profesor Dr. Nandang Nathmenunir Rektor Universitas Islam 45 UNISMA Beserta Doktor Rayat mana beliau juga mewakili Haji Saadi Al-Betawi Majlis Dzikir As-Samawat yang beliau seharusnya hadir pernah ada acara mendadak diundang oleh Bapak Panglima sehingga beliau tidak bisa hadir maka diwakili oleh Bapak Prof. Doktor Nandang Abdul Munir jadi sewajarnya seluruh makhluk bergembira dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pada hari ini kita berkumpul di ataqwa at ini untuk menyatakan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping tentunya mahabbah kita kepada Guru Besar kita almarhumal mafulla Syedul Walid Y Haji Nur Ali seorang ulama besar seorang pendiri ayat ataqwa at dan yang sekarang ini sudah, sudah didobatkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional Di mana almarhum almarhum Abdullah Ali dalam sejarahnya sering saya katakan apa yang beliau lakukan itu semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sepak terjangnya mulai dari secara pribadi keluarga bermasyarakat berpolitik dan berjihad semuanya kalau kita teliti beliau itu semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya simpulkan, sering saya katakan beliau itu saya simpulkan semuanya itu dalam visinya yaitu visi zikir, visi pikir, visi amal dan yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas inilah penentu utama Dalam segala amal, ibadah kita. Wal muhlisu nafi azim. Orang ikhlas itu bagaikan telur di ujung tanduk. Itu sebabnya beliau kita lihat sangat ikhlas. Ditanya apa saja beliau enggak nyaut. Sering saya katakan beliau ditanya oleh saya. Babak dulu bisa ngilang. Nah kalau kita mau sudah ngagul pak kita. Ya. Iya dulu kok begini hilang Gitu dah Kalau beliau enggak mau pak enggak mau Mengakui apa yang beliau sudah lakukan enggak mau Saya teliti-teliti Ternyata beliau sangat memelihara keikhlasan Karena sedikit saja Salah ngomong Ikhlasnya habis Ilang pahalanya habis Dikatakan Orang ikhlas Bagaikan telur di ujung tanduk sehingga semua apa yang beliau laksanakan itu enggak mau disebut. Bahkan kalau sekarang beliau bisa ngomong di angka sebagai pahlawan nasional pun enggak mau, saya yakin. Karena beliau yang diharapkan hari satu rido mardotal Itulah Bapak-bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Pada hari ini sama-sama dan kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini kita semuanya dapat kumpul di majelis Maulid Nabi ini tidak lain hanya ingin menunjukkan rasa mahabbah cinta kita agar kita betul-betul mendapat kesapaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin beliau hari hadir sekarang. Roh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di majlis kita ini. Saya belum lama mendapatkan ahlan wasalam nomor haban. Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i yang beliau kemarin memimpin kita dalam acara. Oke, okay, selesai kan. Masyaallah. Maka antara tanggal 2 12 2, 1, 2, ya, ya, kita ingat. Kumpul seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Terima kasih Habib Ya. kita akan mudah-mudahan selamat dalam perjalanan barangkali saat sekarang ini kembali kumpul di atas kuah ini umat islam karena memang bapak-bapak ibu saudara-saudara sekalian saat sekarang ini kita sangat dituntut untuk menunjukkan kesatuan persatuan atas dasar Ushulah Islamiyah. Modal kita hanya itu. Karena memang itulah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberhasilan beliau berangkat ke Madinah itu menawaroh di sana beliau menciptakan satu kekuatan dengan dasar modal mempersatukan. antara Aus wal Khazraj yang, yang menjadi kaum Ansor dan mempersaudarakan antara Ansor wal Muhajiri di Madinah sehingga saat itulah beliau mampu menciptakan satu kekuatan umat Islam sehingga Islam berkembang sampai akhir zaman seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian maka dari itu Sekali lagi kami atas nama pimpinan Dewan Masjid Artaqwa Terima kasih Atas kehadiran daripada Bapak-bapak, ibu, Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian Sekaligus juga mohon maaf kalaulah lah Kehadiran bapak-bapak, ibu, ibu Ahlan wassalam G.Y.H.I. bugani amak dari kali abang nangka kami hanya bisa mengundang namun saya yakin bahwa kehadiran bapak ini ini semuanya karena satu nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga saya yakin sekalipun bapak-bapak berdesak-desak begini ini sehingga panitia barangkali enggak mampu lagi memberikan satu servis penerimaan yang sewajarnya. Kepada Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memang saya yakin Bapak-bapak datang sini bukan karena apa-apa, karena mahabbahnya kepada Rasulullah, mahabbah kepada guru besar kita almarhum Mangpuluh Bapak Kidur Ali dan mahabbah banyak kepada para ulama-ulama yang hadir pada hari ini. di mana saya pernah baca DWA ini dan itulah keyakinan kita pernah di Lebanon ada acara Maulid seperti kita ini tapi kalau di sana karena situasinya perang di sana nggak ada petasan pak petasannya senjata ya mereka pada bergembira dengan menembakkan senjata ke atas dororororor karena petasan nggak ada pak nggak masuk petasan di sana nggak kayak kita Ya ada senjata dah. Ternyata senjatanya itu ada satu peluru nyasar kepada seorang anak kecil yang dari orang Kristen, anak orang Kristen terkena peluru, akhirnya palanya kena pecah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata rumah sakit enggak bisa, dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Di mana di sana semua doktor doktornya adalah orang-orang Kristen. Sehingga semuanya lepas tangan. Dokter lepas tangan. nggak mampu lagi untuk menyelamatkan daripada anak ini. Kenapa palahnya pecah. Sehingga ibunya teriak-teriak. Makan mencaci Nabi. Mana Muhammad itu? Mana Muhammad Gara-gara engkau ini anak saya. Rupanya tanggilan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Wassalam. Ternyata begitu dokter nggak mampu lagi menyelamatkan anaknya maka ibunya itu disuruh masuk untuk melihat anaknya yang sudah katakan meninggal lah ya nggak bisa diselamatkan. Namun Alhamdulillah begitu ibunya masuk ternyata anak itu berbicara. Ibu, tutup pintu, tutup pintu semuanya. Kenapa itu ada dia sampai keluar? Siapa anak? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ternyata begitu dilihat anaknya tadi pecah palanya ternyata dalam keadaan utuh bersandar tertawa menyambut daripada Ibunya, ternyata tidak ada bekas-bekas tembakan tidak ada, Sehingga pada akhirnya, ibunya bertanya, siapa ini yang ada di sini? Yang kamu bilang, tutup-tutup, Muhammad, Muhammad. Itulah Muhammad datang kepada saya, mengelus saya, artinya dia sembuh. Hidup sebagaimana biasa? Biasa. Pada akhirnya seluruh daripada dokter-dokter yang tadi enggak sanggup, ibunya juga melihat, selamat anak itu. Alhamdulillah semuanya masuk Islam. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukan hanya di sana, di sini pun beliau hadir. Maka beruntung sekali kita yang hadir semuanya ini insyaallah mendapatkan syafaat kubro daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Kami atas nama pimpinan Dewan masyarakat, aku berdoa terima kasih. Hadir bapak-bapak, para pejabat, para ulama, yang nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita sebagai bekal kita untuk kembali ke rumah kita. Dalam mereka kita memelihara iman Islam kita, agar kita menjadi orang istiqomah. Lebih-lebih sekarang ini, tantangan-tantangan sudah muncul kembali. Dulu ke PKI, Tahun 48, 65 kita masih ingat Pak. Sekarang balik lagi, kayaknya mereka ini nggak mau Pak. Masih tetap aja akan menghancurkan umat Yes, Maka dari kena siap, siapa semua Pak? Ya. Yep. Maka dari satu-satunya modal kita, mari akidah kita, iman kita, ibadah kita, dan kemampuan-kemampuan kita yang ada, mari kita gunakan semuanya untuk kita. memelihara iman Islam kita. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah banyak memberikan bantuan-bantuannya. Yang sulit saya sebutkan ini, baik moril maupun materil sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik sampai terakhir saya tanya kepada panitia, alhamdulillah dapat 250 260 juta lebih daripada target. Mungkin sekarang sudah sampai kepada tiga ratus juta lebih, -lebih bertarget yang dibutuhkan, alhamdulillah. Itu kami ucap terima kasih kepada masyarakat ujung harapan bahagia, warga etakwa yang telah menyiapkan makanan berupa nasi yang puluhan ribu. Ya, ya mudah-mudahan mereka semua itu yang mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu Wataala. Kami hanya menyampaikan jazakumullah ahsanal Jazak khusus juga para panitia yang sudah bekerja keras. Mereka tanpa saya kontrol, Pak. Jalan sudah mereka itu. Karena sudah sistem yang jalan di Atakwa ini. nggak pakai dikontrol sama saya. Nyari duit sendiri, apa sendiri. Saya lihat dari Jawa saya liatin alhamdu berjalan semuanya. Inilah memang yang telah diletakkan didasarkan oleh Sistem yang diletakkan oleh almarhum Maulah Bapak Ia Haji Nur sehingga semua ini tinggal kita yang sekarang ini sedang melanjutkan sistem yang akan kita kembangkan agar ataqwa ini terus berkembang Ila yaumil kiamah. Saya katakan orang pengurus kalau saatnya meninggal silakan meninggal, tapi ataqwa harus terus terus berkembang. Maka saya sudah menciptakan sistem. Jadi jangan lagi nanti. ada masalah pokoknya saya mati ya matilah sudah siap mati tapi ataqat terus berkum misinya agar kita semua umat Islam ini mempunyai visi satu, visinya ada dikir, selalu mahabbah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hablum minallah ya hablum berpikir terus dalam kondisi apapun kita berpikir ya dan apa yang kita pikirkan semuanya harus kita upayakan dengan awal dan semuanya itu harus dijiwai dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian rasa tasyukur kami pimpinan Yayasan Pimpinan Dewan masyarakat Taqwa dan Perdhu'at Taqwa doakanlah kami agar betul-betul istiqomah membawa misi ataqwa At sebagai wasiah daripada guru besar kita almarhum almarhumahullah Bapak Kiai Ali. Demikian kurang lebihnya mohon maaf aku alaikum warahmatullahi wabarakatuh.